Kom Saudara Luun Berita Malam Indisi hari ini Sabtu 2 September 2017 dibacakan Ardiansyah. Jadwal pelayaran dengan rute Sinabang menuju Melabuh, Aceh Barat mulai dibuka. Masyarakat Kemukiman Bambi Kecamatan Pekanbaru Pidi menyembelih 52 hewan kurban. Akses server di Universitas Malikussaleh kembali normal.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 jadwal pelayaran dengan rute Sinabang menuju Melabu Aceh Barat mulai dibuka hari ini. Setelah beberapa pekan sebelumnya ditutup, akibat cuaca buruk yang melanda kawasan tersebut mengakibatkan kapal peri sulit bersandar di pelabuhan. Seorang staf ASDP, perwakilan Simelu, M. Aulia Tinambunan, kepada seram BFM, mengatakan, untuk jadwal pelayaran tersebut, sudah diumumkan kepada para pengguna jasa pelayaran di wilayah itu. Darlun Masyarakat Kemukiman Bambi, Kecamatan Pekanbaru, Pidi, pada hari raya Idul Adha kali ini menyembelih 52 hewan kurban. Penjembelian hewan kurban itu dilaksanakan di Komplek Masjid Dar Huda Bambi. 52 ekor hewan kurban terdiri atas 29 ekor sapi dan 23 ekor kambing. Hal tersebut disampaikan oleh Asnawi, salah seorang panitia kurban di Masjid Bambi. Sementara Gesi Gampung Daya Sukon itu juga mengatakan pihaknya tahun ini mendapat sumbangan seekor sapi dari Gubernur Aceh Irwan Yusuf dan istri Darwati Agani. Ia juga mengatakan semua hewan kurban yang disembelih telah dibagikan kepada 2.300 kepala keluarga di semua kemukiman di semua desa di kemukiman Bambi. Jaringan akses server di Universitas Malikul Saleh, kampus Relut Kecamatan Muarabatu Aceh Utara, Sabtu mulai pulih kembali. Pusat Komputer Puskom Unimal berupaya memperbaiki dan mencantolkan server utama itu ke server sementara di bawah jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Unimal. Untuk diketahui, gedung Biro Rektor Unimal yang berada di Reuleut, Kecamatan Muarabatu Aceh Utara, Jumat sekitar pukul 07.45 waktu Indonesia Barat dibakar sehingga menyebabkan pelayanan secara online macet total karena server mengalami kerusakan. Sementara Kepala Humas Unimal Mas Riyadi kepada Seram BFM mengatakan seluruh data digital yang berada dalam hard disk server Unimal yang terbakar berhasil diselamatkan. Garlun para nelayan di Kecamatan Senedun Aceh Utara meminta Pertamina untuk mengatasi krisis solar yang terjadi 4 hari sebelum lebaran. Krisis solar juga terjadi di stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan atau SPBUN yang ada di kawasan timur Aceh Utara yang ada di kawasan timur Aceh Utara sehingga menyebabkan alat berat untuk pengerjaan proyek desa tidak bisa difungsikan sementara di stasiun yang ada di kawasan tersebut stok solarnya juga habis sehingga hanya sebagian mereka yang masih ada stok solar yang bisa melaut dan hal itu diungkapkan Panglima Laut Senedun kepada Seram BFM. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM Sudarlun sejumlah kawasan di pusat kota Medan dilanda banjir BMKG mengingatkan hujan deras masih berpotensi terjadi hingga satu pekan ke depan Genangan air dengan rata-rata setinggi lutut orang dewasa menghantam sejumlah pemukiman yang ada di enam kecamatan. Umumnya pemukiman tersebut berada di perlintasan sungai Babura yang meluap akibat tidak mampu menampung debit air sejak Jumat malam. Sementara itu di kawasan Medan Selayang, air terlihat menutupi jalan Jamin Ginting dan di kecamatan Medan Baru, titik air menutupi jalan Dr. Mansur. Ketinggian air juga menggenangi Jalan Ayahanda di Kecamatan Medan Petisah. Garlun harga eceran cabai merah di sejumlah pusat pasar belanja di Pijai dalam sepekan terakhir melonjak akibat dipengaruhi suasana megang dan kurban. Harga eceran cabai merah yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram namun dalam sepekan terakhir melonjak menjadi Rp35.000 per kilogram dampak pengaruh megang dan pemotongan daging kurban. Dan hal itu diungkapkan Abdurrahman, 53 tahun, salah seorang pedagang eceran di pusat pasar Subuh Lung Putu kepada Seram BFM. Selama hampir satu pekan lebih cabai merah mulai dipasok dari Medan, Sumatera Utara, menyusul pasokan cabai dari para petani lokal baik Pidi, Pijai maupun Biren telah menurun. Sudarlun Satgasar Kabupaten Aceh Barat Daya memantau aktivitas masyarakat di sejumlah lokasi objek wisata laut dan sungai yang ramai merayakan Idul Adeham 1438 Hijriah. Kegiatan pemantauan juga bekerjasama dengan anggota rapi selama dua hari sejak Sabtu dan Minggu besok. Fokus pemantauan adalah objek wisata pantai laut seperti Pantai Jilbab, Kecamatan Susuh hingga Pantai Pasih Ujung Manging Kecamatan Manging. Hal ini diungkapkan Erizal, Kepala Operasi Satgas Sar Abdiah ketika dihubungi Serambia FM. Berdasarkan perintah dari Sar Provinsi Aceh, maka tidak kurang 20 anggota Satgas Sar Abdiah siaga. Empat anggota Sar diantaranya menggunakan mobil operasional Sar yang dilengkapi peralatan turun ke lokasi pantai yang ramai dikunjungi.